Gusola, apa komentar anda? Sanksi sosial sebenarnya bagus ya di dalam budaya Bali dulu ada. Jadi kalau seseorang disusun gitu atau ditabu banjat mengambil hak orang lain atau mencuri gitu, dia akan dikucilkan, jadi diajak ngomong orang itu sehingga dia terpaksa pindah dari kampungnya itu pindah harusnya jauh sekali tapi kalau pindah hanya dekat-dekat orang dengar juga jadi akan dikucilkan itu sanksi sosial yang efektif kan nah, sekarang kalau di dalam masyarakat kita bagaimana ini kalau seandainya seseorang sudah pasti korupsi nggak apa, apa tapi yang dikucilkan ya koruptornya saja masa keluarganya harus menanggung beban atau menanggung dosa dari yang berbuat jadi hati-hati menurut saya prinsipnya setuju artinya harus dibuktikan dulu Gus. Sekarang ini kan kalau kita lihat di televisi, orang yang tertangkap misalkan PSK tertangkap itu mukanya ditutupi loh. Kalau orang tertangkap narkoba mukanya ditutupi. Tapi ada orang ditutup korupsi, dia nggak ditutupi. Dia tidak merasa malu. Kenapa begini? Apa yang membuat mereka masih saja berani melakukan korupsi? Karena banyak sekali yang seperti itu. Kalau ada satu dua orang yang korupsi yang lain nggak, dia malu. Tapi mungkin yang di DTR itu dia tahu banyak kabarnya yang seperti itu. Walaupun saya yang bahwa sebetulnya di DPR masih lebih banyak yang baik daripada yang tidak. Namanya itu kemarin kan juga pada membantah. Ya saya juga tidak tahu apakah betul seperti itu. Nah kalau membantah dia terima berarti uangnya itu ditilap sama yang membagi. Saya tidak tahu. Logika aja pertanyaan saya itu. Saya tidak pernah setuju menuduh. Pak Aham Kayandu menyerahkan kepada si A atau si B. Tentunya tidak ada yang begitu pakai tanda terima kan. Nah terus bagaimana gitu? Apakah kemudian yang menerima ini katakan saja ketua dari unsur pimpinan fraksi, unsur pimpinan komisi, dari fraksi tertentu, kemudian membagikan kepada anak buahnya juga self-pur atau sampai dibantah nah, ini juga susah membuktikannya. Kan? Bagaimana dengan penyelesaiannya sendiri Gusola? Kasusnya tuh ribuan sedangkan jaksa nya, penuntut umumnya, hakimnya, penyidiknya kan jumlahnya terbatas. Jadi kalau berkejaran ini 10 tahun lagi sudah banyak yang meninggal, kasusnya kan nggak terungkap kan? Saya pikir perlu ada tindakan yang terobosan ya. Nah, artinya mungkin saja presiden membuat Perpres yang memakjukan semua orang yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan melaporkan daftar kekayaan. Semua dilaporkan. Kalau nantinya ditemukan harta luar yang dilaporkan itu, maka harta itu menjadi milik negara. Nah, berarti orang kan tidak berani lagi yang melaporkan, kan? Nah, sekaligus diberikan pengampunan sepertija dari apa yang dilaporkan itu. Baik, terima kasih, Gusola. Demikian Topik of the Day bersama politisi, Solahuddin Wahid. Saya Dewi Sintawati.